Maka pada tahun kesembilan dari pemerintahannya, dalam bulan yang kesepuluh, pada tanggal sepuluh bulan itu, datanglah Nebukadnezar, raja Babel, dengan segala tentaranya menyerang Yerusalem. Ia berkemah mengepungnya dan mendirikan tembok pengepungan sekelilingnya. Demikianlah kota itu terkepung sampai tahun yang ke sebelas zaman raja Zedekiah. Pada tanggal sembilan bulan yang keempat, ketika kelaparan sudah merajalelat kota itu dan tidak ada lagi makanan pada rakyat negeri itu, maka dibelah oranglah tembok kota itu dan semua tentara melarikan diri malam-malam melalui pintu gerbang antara kedua tembok yang ada di dekat taman raja, sekalipun orang kasdi mengepung kota itu sekeliling. Mereka lari, ...mujuk ke Araba, Yordan. Tetapi tentara Kasdim mengejar Raja dari belakang... ...dan mencapai dia di dataran Jericho. Segala tentaranya telah berserak-serak meninggalkan dia. Mereka menangkap Raja... ...dan membawa dia kepada Raja Babel di Ribla... ...yang menjatuhkan hukuman atas dia. Orang menyebelih anak-anak Zedekia di depan matanya... Kemudian dibutakannya lah mata Zedekia, lalu dia dibelenggu dengan rantai tembaga dan dibawa ke Babel. Dalam bulan yang kelima pada tanggal tujuh bulan itu, itulah tahun ke sembilan belas zaman raja Nebukadnezar raja Babel. Datanglah Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal pegawai raja Babel, ke Yerusalem. Ia membakar rumah Tuhan. Rumah raja dan semua rumah di Yerusalem. Semua rumah orang-orang besar dibakarnya dengan api. Tembok sekeliling kota Yerusalem dirobohkan oleh semua tentara Kasdim yang ada bersama-sama dengan kepala pasukan pengawal itu. Sisa-sisa rakyat yang masih tinggal di kota itu dan para pembelot yang menyeberang ke pihak Raja Babel dan sisa-sisa kalayak ramai diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal itu. Hanya beberapa orang miskin dari negeri itu ditinggalkan oleh kepala pasukan pengawal itu untuk menjadi tukang-tukang kebun anggur dan peladang-peladang. Juga tiang-tiang tembaga yang ada di rumah Tuhan dan kereta penopang dan laut tembaga yang ada di rumah Tuhan dipecahkan oleh orang Kasdim dan tembaganya diangkut mereka ke Babel. Wali-kuali, penyodok-penyodok, pisau-pisau dan cawan-cawan dan segala perkakas tembaga yang dipakai untuk menyelenggarakan kebaktian diambil mereka. Juga perbaraan-perbaraan dan bokor-bokor penyiraman baik segala yang dari emas maupun segala yang dari perak diambil oleh kepala pasukan pengawal itu. Adapun kedua tiang laut yang satu itu kereta penopang yang dibuat oleh Salomo untuk rumah Tuhan tiada tertimbang tembaga segala perkakas ini. Delapan belas hasta tingginya tiang yang satu dan di atasnya ada ganja dari tembaga. Tingi ganja itu tiga hasta, dan jala-jala dan buah-buah delima ada di atas ganja itu sekeliling. Semuanya itu tembaga. Dan seperti itu juga tiang yang kedua disertai jala-jala. Lalu kepala pasukan pengawal itu menangkap Seraya, imam kepala, dan Zevanya, imam tingkat dua, dan ketiga orang penjaga pintu. Dari kota itu ditangkapnya seorang pegawai istana yang diangkat mengepalai tentara dan lima orang pelayan pribadi raja yang terdapat di kota itu dan panitra panglima tentara yang mengerahkan rakyat negeri menjadi tentara dan enam puluh orang dari rakyat negeri yang terdapat di kota itu. Nebuzaradan kepala pasukan pengawal, menangkap mereka dan membawa mereka kepada raja Babel di Ribla. Lalu raja Babel menyuruh membunuh mereka di Ribla, di tanah Hamat. Demikianlah orang Yehuda diangkut ke dalam pembuangan dari tanahnya. Tentang rakyat yang masih tinggal di tanah Yehuda yang ditinggalkan oleh Nebukadnezar, raja Babel. Diangkatnyalah atas mereka Gedalia bin Ahikam Bin Safan Ketika semua panglima tentara Dengan orang-orangnya mendengar Bahwa Raja Babel Telah mengangkat Gedalia Maka pergilah mereka Kepada Gedalia Kemispa Yaitu Ismael bin Netanya Yohanan bin Kareah Seraya bin Tanhumet Orang Netofa itu Dan ya asanya Anak seorang Maakha Bersama dengan anak buahnya Lalu bersumpahlah Gedalia kepada mereka Dan anak buah mereka Katanya kepada mereka Janganlah kamu takut terhadap pegawai-pegawai orang kastim itu Tinggallah di negeri ini Dan takluklah kepada Raja Babel Maka keadaanmu akan menjadi baik Tetapi dalam bulan yang ketujuh Datanglah Ismael bin Netanya bin Elisama Seorang yang asalnya dari keturunan Raja dan sepulu orang bersama sama dungandia. Mareka mambunu gedalia, dan orang orang Yehuda, dan orang orang kasdim yang ada bersama sama dungandia di Mispa. Maka bang kitla saluru rakiat, dar yang kachil sampe yang besan. Serta bang lima bang lima tentara, lalula rila Mreka kamasir, sewab Mreka takut tradat orang kasdim itu. Kemudian dalam tahun ke-37 sesudah Yoyakin, raja Yehuda dibuang dalam bulan yang ke-12 pada tanggal 27 bulan itu. Maka Ewil Merodah, raja Babel, dalam tahun ia menjadi raja, menunjukkan belas kasihan kepada Yoyakin, raja Yehuda, dengan melepaskannya dari penjara. Ewil Merodah berbicara baik-baik dengan dia. Dan memberi kedudukan kepadanya lebih tinggi daripada kedudukan raja-raja yang bersama-sama dengan dia di Babel. Ia boleh mengganti pakaian penjaranya. Dan boleh selalu makan roti di hadapan raja selama hidupnya. Dan tentang belanjanya, raja selalu memberikannya kepadanya. Sekadar yang perlu tiap-tiap hari, selama hidupnya.